Assalamualaikum Saudara Luun Berita Malam Medisi hari ini Minggu 6 November 2016 dibacakan Ardian Syah. Pihara Loksemawe di teror benda mirip bom. Tiga nelayan Simlu ditemukan selamat di Pulau Babi. Bocah Timur tewas tersengat listrik. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi SBN. Berita malam ini juga bisa Anda dengar di Radio City 94,4 FM, Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara dan Radio Rimba Pase 90,1 FM, Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi BFM. Sderlun benda mirip bom yang meneror Vihara Buda Tirta Loksmawe tempat beribadat umat Buddha telah berhasil dijinakkan tim Jibom Brimob Jelekat. Sebelumnya Vihara Buda Tirta tempat beribadat umat Buddha Loksmawe diteror benda yang mirip bom minggu pagi. Benda diletakkan tepat di depan pintu Vihara. Tim Jibom Brimob Jelekat juga menyisir lingkungan Vihara Budha Tirta pasca diteror benda mirip bom. Setelah benda mirip bom yang diletakkan di depan pintu gerbang Vihara dijinakkan tim Jibom, maka benda tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil. Selanjutnya sejumlah personil Jibom masuk ke dalam Vihara untuk melakukan penyisiran, sedangkan di lengkungan Vihara masih di polis lain. Biasanya di setiap hari Minggu pagi di Vihara Buddha Tirta Loks Mawai selalu digelar sekolah bagi anak-anak umat Buddha. Namun pasca teror benda yang dibuat mirip bom rakitan tersebut, maka sekolah bagi anak-anak umat Buddha diliburkan. Derlun tim gabungan yang melakukan pencarian lima orang nelayan simeluh yang dinyatakan hilang sejak bagan apung yang mereka gunakan menangkap ikan tenggelam dihantam badai tiga hari lalu, menemukan tiga orang di antaranya dalam keadaan selamat hari ini. Sebanyak tiga korban selamat ditemukan oleh tim pencari di kawasan Pulau Babi, tepat selatan. Untuk saat ini korban yang selamat setelah sedang dalam perjalanan dari Pulau Babi menuju daratan Simelu, Kepala BPBD Simelu Iksan Mikaris membenarkan kabar tersebut. Tiga orang ditemukan selamat dari lima orang yang dinyatakan hilang. Adapun nama panggilan ketiga korban yang ditemukan selamat yakni Jal, Jajen dan Budi. Derlon M Aulia, bocah asal Makmur, Kecamatan Julu Aceh Timur, tewas tersengat listrik Sabtu sore. Kejadian itu berlangsung di halaman sebuah pabrik padi di Desa Biram Merayu, Kecamatan Tanah Jambuaye Aceh Utara. Kapolsek Tanah Jambu Aye AKP Teguhya Nobudi mengatakan berdasarkan kronologis kejadian, bocah dan anak-anak lainnya sedang bermain di halaman sebuah kilang padi Desa Biram Merayu. Tiba-tiba ia memegang tiang besi yang digunakan sebagai penyangga kabel listrik. Diduga kuat, tiang besi tersebut telah dialiri arus listrik. Dari kabel yang sudah terkelupas maka arusnya langsung menyetrum bocah tersebut hingga tewas. Anda sedang mendengarkan Berita Utama Serambi Event. Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan bahwa informasi soal pemasangan sistem Big Data Cyber Security atau BDCS di Indonesia adalah berita bohong alias hoaks. Penegasan ini disampaikan Kominfo menanggapi beredarnya isu pemasangan sistem BDCS menyusul rencana Dewan Pertahanan Nasional RI yang akan mengambil semua informasi melalui internet di Indonesia. Dalam pesan berantai tersebut dikatakan dengan pemasangan sistem BDCS ini, maka segala percakapan WhatsApp, Blackberry, Messenger, Telegram, Line, SMS, dan lainnya akan masuk secara otomatis ke sistem tersebut. Untuk lebih meyakinkan disertakan pula link website Kominfo yang menjelaskan tentang sistem BDCS dimaksud. Namun ketika dibuka link tersebut justru berisi bantahan Kominfo akan informasi yang beredar. Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Ismail Cawidu mengatakan bahwa Kementerian Kominfo telah berkoordinasi secara internal dengan instansi lain untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Fakta yang ada, sistem sebagaimana dimaksudkan dalam hoak tersebut tidak diterapkan pada instansi pemerintah di Indonesia. Darulun Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Polisi Boy Raffi Ammar, mengatakan polisi tengah menyelidiki adanya aktor politik dibalik kericuhan pada aksi Unjuk Rasa 4 November lalu. Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan aksi demonstrasi yang semula damai menjadi ricuh karena ditunggangi aktor politik yang memanfaatkan situasi Polisi tengah menyelidiki pihak-pihak yang memprovokasi kericuan saat demonstrasi. Polri merekam orasi yang dilakukan pada aksi dua hari lalu itu. Boy mengatakan pihaknya mempelajari apakah ada muatan orasi yang mengandung ujaran kebencian atau speech. Namun Boy enggan membeberkan fakta apa saja yang mereka kumpulkan untuk mencari aktor politik itu. Ia meminta waktu agar penyelidikan bisa dilakukan dengan baik. Meski curiga ada peran aktor politik dibalik ricunya aksi demonstrasi, Jokowi mengapresiasi dan menghargai unjuk rasa yang berlangsung damai di siang hingga sore hari. Sudarlun Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Boy Raffi Amar memprediksi gelar perkara penyelidikan terkait Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahya Purnama alias Ahok dilakukan dalam dua bulan ini. Gelar perkara ini akan dilakukan secara terbuka kepada publik. Namun Boy belum dapat memastikan tanggal persis gelar perkara dilakukan. Saat ini penyelidik masih mengumpulkan keterangan dari para saksi ahli yang dihadirkan pihak pelapor. Jika telah dirasa keterangan yang dibutuhkan mencukupi, gelar perkara baru dilakukan. Dengan terbukanya gelar perkara, publik bisa menilai apakah ada kejanggalan dalam penanganan kasus itu. Gelar perkara sedianya tertutup dan hanya melibatkan kejaksaan. Namun, Polri ingin menghilangkan kecurigaan masyarakat akan adanya kecurangan atau penyimpangan dalam kasus ini. Bahkan penyidik rencananya juga akan mengundang DPR RI Komisi 3. Namun, khusus untuk undangan Komisi 3, Polri akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Ketua Komisi. Darulun keluarga almarhum Sumartiningsi, salah satu korban pembunuhan yang digambarkan didahului siksaan di Hongkong, Berharap pelaku dihukum maksimal dan diharuskan menanggung biaya hidup anak yang ditinggalkan. Sidang pengadilan terhadap Rurik Jating, bekas bangkir Inggris yang didakwa membunuh Sumarty Ningsi dan Seneng Mujiasi, dua warga Indonesia yang bekerja di Hongkong, masih berlangsung. Dalam sejumlah persidangan terungkap penyiksaan yang dilakukan Jating sebelum membunuh keduanya. Sumartiningsi dan Seneng Mujiasi dibunuh pada November 2014 lalu di apartemen Rukcating di kawasan Wan Chai, Hong Kong. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai berita malam edisi Minggu 6 November 2016.